selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Umar berkata Zainam anak mulu sendinda Rasulullah alaihi wasallam pada yaumin kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumin pada suatu hari ketika telah maka muncullah di uh, tengah teman kami rojulur seorang laki-laki jadi itu bayat istriah yang rambutnya yang pakaiannya itu sangat putih jadi itu sahabat istriah yang rambutnya itu sangat hitam maka di sini uh, ada seorang laki-laki yang muncul ya, yang berpakaian serba putih dengan rambut yang sangat hitam. Maka ini konteks atau lahir nanti seluruh adalah satu hal yang latar Yang satu adalah sifat yang bisa kita usahakan yaitu memakai baju berwarna putih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga uh, menyukai untuk memakai baju berwarna Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: "Akuzu min tiap ikum al-dhayal, min koi tiap fiha ma'afun." Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan: "Pakailah baju yang berwarna putih karena itulah yang baju kalian yang terbaik dan kamailah ma'af wakafinul fiha ma'afun dan Hukuslah dengan kain, kain kapan orang yang wabat ya, di tengah-tengah kami -tengah. Maka pakai baju putih itu sesuatu hal yang Dia ya. bisa nah, Tapi yang Sifat yang kedua itu, itu Sifat yang sifatnya tidak bisa kita usahakan ya. Itu memiliki rambut berwarna Hitam Kalau ada orang yang uh, Tidak memiliki rambut hitam Maka dia tidak boleh menyengir rambutnya Dengan warna hitam ya. Sekiranya kita dapatkan keselamatan Layuwa alaihi atal Sabari dan tidak ada Tanda-tanda Rasanya orang ini sedang dalam perjalanan jauh ya, Mengapa? Karena pada jalan dulu orang sahabat Orang kepergian Itu melewati padang pasir ya, Melewati lembah, gunung Dan sebagainya Sehingga kalau ada orang yang sahabat Pasti ada kasnya ya entah itu bajunya lusuh ya ada debu ya ada kotoran ya, dan sebagainya maka di sini ya orang ini datang ya dalam kondisi bersih yang sangat bersih rambutnya sangat hitam ya tidak ada tampak bekas sabuk baik di bajunya maupun kira-kiranya Walayah ribu hubminan abu dan tidak ada satupun diantara kami yang mengetahui ya, siapa orang ini. Nah, artinya orang ini adalah orang asing yang tidak dikenal oleh sahabat. Seperti ada orang asing dari daerah lain atau dari dari kampung lain atau dari ya, dari negara lain, yang datang menerima kata tidak. aja Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai orang ini duduk ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asmata rukbatayhi ila rukbatayhi maka orang ini dia menyandarkan uh, lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Gomir ha yang pertama dhamir hai kembali kepada orang laki-laki tersebut atau Nabi kita selahkan profes orang ini adalah Jibril kemudian Domirah yang kedua Ilaruf di maka lututnya di sini yang kedua ini adalah Nabi SAW alaihi wasallam doa kafa'i ala faqidaihi Kemudian dia meletakkan Telapak tangannya ala fakih ini di atas pahanya. Maka di sini ada dua uh, pendapat ulama tentang uh, gurir yang kedua ini. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahwa ala fakih ini dan letakkan tangannya iaitu tangannya jibril atau tangannya seorang laki-laki tersebut ala fakih ini di atas paha nya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang laki-laki tersebut meletakkan tangan tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa sebenarnya tersebut semuanya kembali kepada Sibri. Ya, artinya bahwa doa kafayi meletakkan tangannya yaitu tangannya Sibri sendiri, alam hidayat di atas pahanya Sibri, di atas pahanya laki-laki. Maka Syibr uh, itu meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri, ya. sedangkan tadi kedua pertama mengatakan Jibril itu meletakkan pak tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama yang pertama ini lebih sesuai karena gemirnya itu sama dengan kalimat yang pertama, ya sama dengan asnad dalam kata ini, ilar kata ini yaitu. Zibril, letakkan lututnya Yang di depan Di sisi di lututnya Maksudu aku Maka di sini ada pelajaran Tentang ada Bagaimana seseorang penuntut ilmu Itu berada di depan gurunya Bagaimana ketika dia itu Ingin bertanya ya, Dia mempersiapkan dirinya ya, Dia mendekat ya, Di depan gurunya Dengan cara duduk yang baik dengan cara duduk yang sebaik-baiknya ya. sehingga ketika dia bertanya ya, dia tidak perlu teriak ya karena orang ini dia duduk langsung di depan Nabi selalu-lalu sehingga dia juga bertanya tidak perlu teriak sedangkan gurunya ketika menjawab dia tidak perlu teriak ya. karena dia berdekat ya. dia berada ya. dia duduk bersikmuh di depan Nabi selalu Ada bacaan tentang adab yaitu bagaimana adab seorang murid terhadap guru. Karena di sini, ya, Zibril itu memposisikan diri seolah-olah seperti orang yang belajar. Dia memposisikan dirinya itu sebagai orang yang ingin bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam hal ini Jibril juga berperan sebagai orang yang mengajari orang yang mengajar. Jibril inilah kemudian para sahabat bisa mengambil tahu. Ya, maka di sini Jibril memposisikan diri sebagai orang yang belajar, orang taulid. Meskipun ya, dengan cara bukunya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti dia sampaikan. Meskipun di waktu yang sama Jibril juga adalah orang taulid, orang yang mengajar, ya, karena dia dengan memberikan pertanyaan, kepada Rasulullah kalau aku ada maka Ya, orang lain itu bisa mengambil faedah ya, maka disinilah di antara e, faedah pertanyaan ya. Ya, ketika selesai seseorang itu dia menyampaikan ilmu ya, maka ada beberapa orang yang bertanya ya, maka pertanyaan ini bisa jadi tidak pernah terpikir oleh sang guru ya. padahal pertanyaan ini sangat penting, maka diantara faedah dari seorang yang bertanya Semakin menambah ilmu ya, Mungkin ada sesuatu yang terlewat Sehingga si orang lain bisa mengambil Paidah bisa mengambil Pelajaran Dengan jawapan bahwasannya dia bertanya Betul-betul dengan niat bertanya Merniat ngetes bulunya Bisa tanya Bapak orang ini mengatakan ya Muhammad Firni Anil Islam Wahai Muhammad tabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam pakal rasulullah sallallahu alaihi wasallam paksurullah sallallahu alaihi wasallam meratakan Islam itu alislam adalah syahada allah yuqul allah wa anna muhammadar rasulullah dan qima shalah wa tudzaka wa basum wa ghon dan taqul baita isaqa Maka Islam itu adalah komersasi bahwasanya tidak ada sembahyang yang kerap disembah kecuali Allah semata. Kuasa Nabi Muhammad dan Rasulullah dan sembuhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Engkau menunaikan solat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan engkau berhaji apabila mampu. Setelah dijawab demikian maka Jibril mengatakan, Allah sedapta engkau benar. Fajibna lalu maka kami semua kira maka sahabat yang ada duduk-duduk bersama rasulullah tersebut, ya kira. Yasaluhu orang ini bertanya kepada nabi saw. Waalaikumsalam. Bayu saktikuhu. Tapi nabi jawab dia juga membenarkan semuanya seolah-olah. Ya kalau orang tanya itu kan memang benar-benar tidak tahu. Maka ini ada orang bertanya setelah bertanya malah membenarkan jawaban dulunya. Olah oh maka orang ini atau si beliau yang mengatakan pak akhir anil iman maka katakanlah kepada ku apa itu iman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan watu mina jiladi wa malakati wa kutubi wa suludi wa yamilahih watu mina jikot dari khairihi wasyarihi. Maka Rasulullah menjawab Iman itu adalah kau beriman kepada Allah Kau beriman kepada Melaika, Kitabnya, Rasulnya dan hari akhir Dan juga beriman kepada takdir Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk Ola sederta maka orang ini tidak juga dikatakan kau benar Ola takdir nih aneh kisan Maka beritahukanlah kepada aku apa itu kisan Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Entah bukan Allah, takkan engkau kata Allahu. Engkau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan engkau melihat Allah. Fakir tak pun Allahu, jika engkau tidak melihat Allah, fakir nggak biarokan, apakah sebenarnya Allah melihatmu? Nanti akan kita jelaskan entah apa mana takkan kata Allahu, akan kau melihat Allah Subhanahu Ya, karena orang-orang sufi ya, ya Ini memahami bahwasannya Hadis ini dalil bahwasannya Kita bisa melihat Allah di dunia Setima hadis Seakan-akan kau melihat Allah SWT Kau lah birni anisa Maka kapan-kapanlah tentangmu Kapan-kapan tentang setiap Maka Nabi mengatakan melalui tuluan Nabi ha Alaihissalam tidaklah orang yang ditanya, yaitu Nabi saw. Alaihissalam bi Alaihissalam itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau takfir ni ancaman pihak, kalau kamu tidak tahu kapan kiamat maka katakanlah kepada aku kapan? Bagaimanakah tanda-tanda dari kiamat? Ancaman itu tanda. Qala al-qamital amatu yaitu kau melihat seorang budak itu melahirkan tuan. Nanti akan kita jelaskan maknanya. Wa antar qafal ratal ya asya'i yatawaluuna fil dunya. Dan kau melihat orang-orang yang ya tidak memakai alas kaki, orang yang telanjang, orang miskin, ya mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Kau melihat orang-orang yang hidupnya susah, ya, Ya, yang pakaian saja tidak mau beli ya Tapi kau melihat dia Itu berlomba-lomba Untuk mendapatkan Bangunan atau gedung, -gedung Yang tinggi Itu mentolak kau Maka orang ini kemudian pergi Walaupun kau melihat kemudian eh, Kami pun terdiam selama beberapa saat Sumpah kau Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Ya Umar, Ata'ri Man Asail? Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya itu? Maka pultu Allah, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Oleh maka Rasulullah SAW mengatakan, Fa'in Al Jibril. Maka orang itu adalah Jibril atau Kumbu Alim Ummi Nabi yang datang untuk mengajarkan agama. Kalian, rohmu muslim hadis ini diriadakan oleh pemak muslim dalam sakitnya. Maka kita lepas yang pertama yaitu tentang kedudukan hadis ini. Maka para ulama mengatakan bahwasannya hadis yang panjang ini yang tadi kita sampaikan adalah hadis ibri ini para ulama menyebutnya dengan umum sunnah ya. induknya sunnah, induknya hadis sedangimana uh, di dalam Al-Qur'an itu ada umum Quran atau induknya Al-Qur'an yaitu Al-Fatihah Surat al ya, karena Surat Al-Fatihah ini mengandung semua kisah dari uh, apa yang ada dalam Al-Qur'an maka <tuh> Sebagaimana di dalam Al-Quran, itu ada umul Al-Quran Maka di dalam Sunnah, itu ada umul Sunnah Yaitu hadis Jibril yang kita dasar dulu Sampai-sampai salah -sampai uh, seorang ulama Imam Al-Baghwī, pokoknya mengulang Beliau menulis dua kitabnya yaitu Al-Masāfi dan Al-Sunnah Karya Imam Al-Baghwī, dan beliau memulai kedua kitabnya tersebut dengan menyebutkan hadis-hadis ini. Mengapa beliau demikian? Mengapa beliau memulai kitabnya dengan menyebutkan hadis ini? Ya, karena ingin mencontoh Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu dimulai dengan menyebutkan Ummul Quran yaitu Surah Al-Fatihah, maka demikian pula beliau memulai ya, kitabnya dengan menyebutkan tentang hadis ripil karena ya, hadis ini telah mencakup semua intisari agama Islam. Maka mengapa hadis ripil ini disebut sebagai us sunnah Karena Hadis ini menjelaskan semua ya, inti sari agama Islam Maka agama Islam itu terdiri atas pelajaran tentang akhidah Dan inti dari akhidah adalah penjelasan tentang rukun iman Maka di dalam hadis ini ada penjelasan tentang pokok-pokok adikah Yaitu iman kepada, iman kepada Allah, iman kepada malaika, ya, iman kepada kitab iman kepada rasul, iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Demikian pula hadis ini juga mencakup seluruh syariat. Ya, Islam berupa amalan-amalan zahir itu tercakup dalam hadis ini karena hadis ini menyebutkan tentang ulum Islam. Ada shalat, ada sholat, puasa, ada haji dan sebagainya bahkan hadis ini juga menyebutkan tentang perkara-perkara yang kaid ya, keimanan terhadap al qaid ya. karena hadis ini menceritakan tentang hari tiama yaitu menceritakan ta tentang tanda-tanda tiama -tanda maka di dalam hadis ini juga ada keimanan terhadap hal yang qaid bahkan hadis ini juga mengandung pelajaran tentang ada Ya, tadi kita sampaikan, ya, bagaimana seorang itu beradab dengan gurunya. Ya. ya, dia ya, memposisikan dirinya bersilang di hadapan gurunya, ya, mendekat, ya, sehingga tidak perlu memberikan pertanyaan dengan mengeraskan suara dan sebagainya. Dan ketika disebutkan dengan nama Nabi Yusuf, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika disebutkan. Bahawasannya Rasulullah SAW ini itu buduh bersama sahabatnya Maka ini juga ada pelajaran tentang adab ya? Yaitu bagaimana Rasulullah SAW itu tidaklah beliau itu meskipun sebagai seorang nabi Sebagai seorang yang paling mulia ya? Sebagai seorang pemimpin negara itu mengambil jarak dengan sahabatnya Ya tidak, ya, meskipun beliau itu seorang nabi meskipun beliau seorang pemimpin negara kan, tapi beliau duduk-duduk bersama sahabatnya ya di tengah-tengah sahabatnya tidak susah untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaur dengan sahabatnya seperti masyarakat biasa padahal beliau memiliki kedudukan beliau memiliki kemuliaan dibandingkan para sahabatnya ya. Maka meskipun beliau adalah pemimpin negara yang memiliki kekuasaan ya, Meskipun seorang rasul Maka beliau tetap duduk-duduk Di tengah-tengah sahabatnya Tidak ya, memposisikan dirinya sebagai orang yang Lebih tinggi atau lebih mulia Sehingga membutuhkan tempat khusus dan sebagainya Maka Hadis ini adalah penjelasan tentang intisari semua ajaran dalam agama Islam. Dalam ini ditunjukkan oleh perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ataqum Yu Alim Mukum Di itu datang Yu Alim untuk mengajarkan kalian di naku agama kalian. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi mengatakan sik bahwasanya jibril datang untuk mengajarkan agama maka ya, konsekuensinya bahwasanya apa yang tadi dialog yang tadi terjadi antara jibril dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah mengandung semua intisari agama ajaran agama Islam rukun iman, rukun Islam, ada pelajaran tentang ihsan, ya, ada pelajaran tentang keimanan terhadap hal yang gaib bahkan berkaitan dengan ya, berkaitan dengan adab dan akhlak di dalam hadis ini rasulullah saw itu menyebutkan tentang islam yang dibagi menjadi tiga ya, islam itu dibagi menjadi tiga yang pertama adalah islam itu sendiri kemudian yang kedua adalah iman dan yang ketiga adalah ihsan Maka di sini istilah Islam, ya, bagaimana nanti yang akan kita bahas adalah istilah yang umum. Islam dalam makna yang am, dalam makna yang umum ini mencakup yang pertama adalah Islam itu sendiri. Ya. Sehingga ini agak aneh pembagiannya bagaimana sesuatu yang umum di bawahnya itu adalah sesuatu itu sendiri. Oleh ya. karena itu nanti akan kita jelaskan apa itu makna. Islam secara umum dan apa makna Islam secara khusus yang menjadi bagian dari Islam. Ya. Ya, maka di sini Nabi SAW. Islam itu membagi, ya, Islam yang umum itu menjadi Islam itu sendiri. Maka Islam yang menjadi bagian dari Islam itu adalah Islam yang khusus, Islam dengan makna yang khusus, ya. yang berbeda dengan Iman dan berbeda pula dengan Ihsan Maka tidak benar Anggapan sebagian orang bahwasanya Islam dan Iman ini maknanya Sama Ketika Islam dan Iman Itu disebutkan persamaan Maka tidak benar Anggapan sebagian orang bahwa makna keduanya Sama Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menafsirkan Islam dengan amalan-amalan yang sifatnya lahiriah atau amalan-amalan dohir, -amalan ya. yaitu menafsirkan Islam itu dengan makna antas ada Allah dan ada Allah Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang kau disembah kecuali Allah. ya dan ini amalan yang pertama. Yang kedua adalah menafsirkan Islam dengan mendirikan solat, ya, menaikkan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji. Maka di sini Nabi SAW itu menafsirkan Islam ini dengan amalan amalan latiriah. Mungkin ada orang yang bertanya, bukankah syahadat itu amalan? Tapi ya, kita bersaksi bahwasanya. Uh, tidak ada sesembahan yang habis Untuk oleh Allah itu adalah amalan Hati atau amal, amal luh, luh. Maka kita sampaikan bahasanya Makna Syahada Syahida ya Persaksian itu di dalam istilah uh, Syari ini mengandung dua makna Yaitu yang pertama adalah al-ikhtikol Keyakinan ya. Maka makna syahada yang pertama adalah yang Kita meyakini sesuatu tersebut dalam hati Makna syahadat yang kedua makna Yang kedua adalah al-iklam Atau isbah, Yaitu menyampaikan ya, Menyampaikan Menghabarkan ke orang lain Maka Syahadat Itu harus Mengandung Dua hal tersebut ya. Dia harus memiliki Iktikot dan dia harus iklam Oleh karena itu salah seorang ulama besar yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwasanya tingkatan shahadah itu ada beberapa tingkatan, ada 4 tingkatan ya. Yang pertama adalah engkau mengilmui, engkau mengilmui sesuatu yang akan engkau persaksikan. Engkau meyakini al-ilmu wal i'tiqad. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah Engkau mengucapkannya dengan lisan Setelah kita meng, me, Mengilmui sesuatu tersebut Maka kita mengucapkan dengan lisan Mengucapkannya meskipun Dengan diri kita sendiri Kata beliau Meskipun engkau tidak meng, meng, Memberitahukan kepada orang lain Maka tingkatan yang kedua ini mengucapkannya Dengan lisan Tingkatan yang ketiga Yaitu engkau memberitahukan kepada orang lain ya. Engkau mengabarkan kepada orang lain Tentang apa yang Engkau yakini Ini tingkatan yang ketiga Tingkatan yang keempat Engkau Melaksanakan konsekuensi Dari persaksian tersebut Maka tingkatan yang pertama Itu seseorang mengilmui apa yang Dia yakini Mengilmui ya. Mengilmui Kemudian yang kedua adalah dia mengucapkan ya, keyakinan ya. yang tersebut. Tingkatan ketiga dia harus memberitahukannya atau mengabarkannya kepada orang lain dan tingkatan yang terakhir yaitu melaksanakan konsekuensi dari persaksiannya tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita bahas tentang apa konsekuensi dari syahadat adalah Allahul Mubaligh dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. maka dan ini menunjukkan bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi itu menafsirkan Islam itu dengan amalan ghoir. Ya, karena syahadat itu tidak hanya berbicara masalah iktikad keyakinan di dalam hati, akan tapi syahadat itu harus diucapkan. Dan ucapan ini termasuk amalan lahir. Bahkan para ulama bersakat kuasanya kalau kita tidak mengabarkan tidak mempersaksikan syahadat kita ya kita hanya menyembunyikan persaksian kita di dalam hati maka ini kafir titik kafir muslimin ya tanpa ada udzur maka ini e, orang tersebut ya kafir karena dia menyembunyikan persaksiannya ya. kecuali ada udzur tertentu yang yang diperbolehkan oleh syariat maka Uh, saya kisahkan di muka ini apabila ya, Maha Allah mengatakan, faham syahadatani dalam katakanlah imam al-kudroh bahwa kau hmm. pun tidak faham di Adapun dua kalimat syahadat, jika hmm. engkau tidak mengucapkan dua kalimat tersebut, hmm. ya, ma al-kudroh pada engkau mampu hmm. ya, tidak ada seorang yang mengancammu atau tidak hmm. ada jiwa kita tidak terancam ketika kita me me mengucapkan persaksian kita maka kata beliau bahwa kafir tidak fakir di sini maka orang ini adalah kafir dengan kesepakatan kamu sini maka syahadat itu mencakup amal ulul dan juga amal amal ulisah ya. itu harus diusahakan. Nah tetapi Keislaman seseorang ya, Itu tidak sah Kecuali dia harus memiliki Kadar keimanan yang minimal ya, Ketika seseorang itu Dia berislam ya, Dalam artian dia hanya mengerjakan Amalan-amalan dohir ya, Maka amalan-amalan dohir tersebut Baru sah ya, Ketika dia memiliki Kadar minimal keimanan Yang membuat keislamannya itu sah oleh karena itu orang kafir, ya. jika besok Ramadan orang kafir itu dia ikut-ikutan puasa Ramadhan, maka puasanya tidak akan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan berpahala. Mengapa? Karena dia tidak memiliki kadar minimal untuk sehingga dikatakan sebagai sah keislaman. Kalau misalnya ada orang kafir yang saking kaya nya sehingga bolak-balik pergi haji, maka tidak sah hajinya, tidak akan diterima hajinya. Ya, ada orang kafir yang kaya sehingga dia mengeluarkan zakat, maka tidaklah sah, tidak akan diterima zakatnya. Mengapa? Karena amalan lahir, amalan, amalan lahiriah itu tidaklah sah, ya, tidaklah sah amalan lahiriah tersebut sampai dia itu memiliki kadar keimanan dengan level yang paling rendah. Nanti akan kita jabarkan tentang kadar keimanan yang paling rendah tersebut sehingga kita itu disebut sebagai seorang yang mukmin. Dari mana dalilnya? Bukankah dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyebutkan Islam itu hanya dimaknai dengan amalan lahir ya, sholat, salat, puasa, maka dalilnya adalah pada hadis ini sendiri yaitu tentang anfasya ta Allahu illa ya maka dalil bahwasannya Islam seseorang itu tidak sah ya kecuali dia memiliki kadar minimal keimanan, kadar keimanan yang paling rendah, maka dalilnya adalah pada entar gada Allah ila ila Karena sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwasanya syahadat itu tidak hanya diucapkan tetapi dia juga iktikad. Artinya engkau beriman bahwasanya Allah Subhanahu ya Taala ya adalah krop kesembahan kalian ya dan juga beriman bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah konsekuensinya adalah ketika kita menyatakan keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka konsekuensinya adalah kita beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa apapun iman. Karena diantara konsekuensi iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita beriman terhadap apa yang beliau sampaikan, dan diantara ajaran beliau adalah keimanan terhadap malaikat, keimanan terhadap kitab, ya, keimanan terhadap takdir, ya, dan keimanan terhadap hari akhir. Ya. Maka di sini adalah dalil bahwasanya antasya dalalillahilalalaih ibuah an nama hamzah rasulullah ini mengandung dalil bahwasanya. Ya. Islam seseorang itu tidak laksam sampai dia memiliki kadar terendah keimanan, yaitu keimanan kepada Allah, keimanan kepada Kitab, keimanan kepada malaikat, dan sebagainya. Nah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan makna Islam dalam artian menjelaskan Islam dan beliau makna Islam ini dengan makna amalan lahir, maka berikutnya beliau menjelaskan iman itu dengan menyebutkan amalan-amalan hati atau batin. Yaitu beliau menjelaskan iman dengan menyebutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul dan hari akhir. Dan juga iman kepada takdir Maka di dalam hadis ini Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu menyebutkan Islam Dengan amalan lahir Dan menyebutkan iman dengan Amalan tatir Sedangkan di dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan Beliau itu menyebutkan iman Itu dengan menyebutkan amalan Lahirnya Bagaimana hadis yang mungkin ter, eh, yang sering kita dengar bahwasanya al iman bin pun bahasa kauna subah subah bahwasanya iman itu ada 70 puluh sekian cabang la, illa, illa, Allah ola ilah ilallah cabang iman yang paling tinggi adalah al kaun ucapan ya, maka di sini beliau menafsirkan iman itu dengan amalan lahir yaitu ucapan la ilah ilallah Buat seniha dan cabang iman yang paling rendah yaitu iman kotul ala anit yaitu iaitu ya, menyingkirkan gangguan di jalan. Maka ini adalah hadis salah yang sering kita dengar. Maka jadilah hadis ini Nabi saw. Walaupun itu menafsirkan iman dengan menyebutkan amal lahiriah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah atau yang keimanan cabang keimanan yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan di jalan yang dua-duanya adalah yang satu amalan lisan yang satunya adalah amalan jawari atau amal anggota badan maka para ulama menjelaskan bagaimana mengkompromikan hati-hati tersebut maka para ulama alusna mengatakan bahwasannya iman dan islam ini termasuk di dalam Kalimat tidak samaa iftar ko, tidak tar ko Artinya, ya, tidak samaa jika dua istilah ini disebutkan dalam satu konteks hadis, ya, jika disebutkan iman dan Islam ini bersamaan, ya, iftar ko, maka makna iman dan makna Islam ini berbeda. Artinya jika iman dan islam itu disebutkan dalam satu konteks kalimat yang sama Atau disebutkan dalam satu kesempatan yang sama Maka makna iman dan islam itu berbeda Artinya islam itu dimaknai dengan amalan-amalan lahiriah, Sedangkan iman itu yang berkaitan dengan ikhtikot Atau keyakinan di dalam hati atau amal batin Wahidah taroqohi samaa. Adapun jika iman dan Islam itu disebutkan terpisah, artinya iman itu disebutkan tersendiri, samaa maka maknanya mencakup dua-duanya. Maka iman itu tercakup di dalamnya makna iman dan Islam. Maka ketika disebutkan iman sendirian maka iman tersebut mencakup amal lahiriah dan tercakup juga iman itu tercakup juga di dalam iman yaitu amal amal batin atau iktikad demikian pula jika di dalam disebutkan hanya disebutkan Islam saja ya, maka Islam itu mencakup dua-duanya ya baik amalan lahir ya, maupun amalan batin Maka ini adalah uh, kaidah diantara pokok kaidah sunnah yang mengatakan bahwasanya, ya, dan nanti akan kita jelaskan bahwasanya iman, ya, ketika disebutkan iman secara mutlak saja, maka iman di sini tidak hanya mencakup amal amal kulu, tidak hanya mencakup dengan ikhliqol, akan tapi keimanan tersebut harus Ya, ditunjukkan atau direal, direalisasikan dengan amalan-amalan lahir. Nah, yang di sini Nabi saw buat alasan menyebutkan rukun, ya, rukun iman dan rukun Islam. Ya. Maka untuk rukun iman, maka beliau menyebutkan tentang enam rukun iman. Dan ini yang telah kita kenal sejak mungkin sejak SD, diajarkan tentang enam rukun iman. Sering keluar dalam ujian. Disebutkan pula tentang rukun Islam. Sahada. Ada, ada solat, ada zakat, puasa dan haji. Hukun Islam itu ada 5 Rukun Iman itu ada 6 ya, Kalau tidak salah ingat dulu ada nyanyian ya, Kalau di TKM Maka kita tahu bahwasannya Yang dimaksud dengan adalah ya, rukun Adalah mataku Rukun menurut istilah Para ulama yaitu sesuatu Yang Menyusun sesuatu yang lain Artinya sesuatu itu harus ada ya, Kalau kita katakan uh, Rumah Maka rukun atau bagian dari rumah Itu adalah tiang, atau fondasi Dan seperti Tidak mungkin tergambar dalam benak kita Jika seseorang itu menyebut kata rumah Itu tidak ada tiang, tidak ada fondasi Tidak ada yang lain Artinya Rukun itu adalah sesuatu Yang yang penting, yang pokok Sehingga sesuatu yang lain itu ada Sehingga kita katakan rukun nikah adalah Ada dua orang lain Maka tidak mungkin tergambar dalam kita Ada orang nikah tapi hanya laki-laki saja Atau hanya perempuan saja Tidak bisa tergambar dalam benak kita ya. Ada orang nikah Padahal rukun nikah adalah ada Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan Begitu juga Salah satu rukun jual-beli adalah Ada penjual dan ada pembeli Dan ada barang dagangan Tidak tergambar dalam benak kita ada Terjadi peristiwa jual-beli Tapi hanya ada penjualnya saja A Atau ada penjual Ada pembeli tapi tidak ada barangnya ya, Hanya ngobrol Biasa ya, ya. Maka itu istilah rukun Oleh karena itu Ya, ketika disebutkan bahwasannya rukun, rukun iman itu ada enam, maka tidak tergambar dalam benak kita bahwasannya, ya, ada, seseorang itu telah merealisasikan keimanan ketika salah satu rukun ini hilang, maka tidak lengkap keimanan seseorang, meskipun dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikat, dia beriman kepada kitab. Dia beriman kepada Nabi dan Rasul Dia beriman kepada hari akhir Tetapi dia tidak beriman kepada takdir Karena kesemuanya ini adalah Rukun iman Artinya tidaklah sah keimanan seseorang ya, Ketika salah satu Rukun ini hilang Ya, yes, bagaimana Tidak sah seolah seseorang Ketika dia tidak rukun Atau sujud meskipun dia membaca surat Al-Baqarah di surat di ketika di rokaat pertama ya, saking semangatnya sholat ya, baca surat al-baqarah tapi nggak lupa nggak syukur ya, tidak sah sholatnya maka demikian pula keimanan seseorang ya, tidaklah keimanan seseorang itu ketika salah satu hukum tersebut hilang demikian pula dia telah beriman kepada semua keimanan tersebut ya, akan tapi untuk keimanan kepada rasul dia hanya beriman kepada Muhammad SAW dan dia menurutakan Rasul-Rasul yang lainnya Maka meskipun dia hanya beriman kepada Rasulullah SAW Tapi dia menurutakan Rasul yang lainnya Maka tidak sah keimanannya Maka makna rukun yang seperti ini Itu pas untuk dimaknakan Ketika membahas tentang rukun iman Artinya ketika hilang satu cabang Rukun maka hilanglah semuanya Mengan tapi menjadi masalah ketika Rukun, istilah rukun ini adalah Dibawa kepada konteks Rukun Islam Mengapa? Karena seseorang itu masih bisa disebut sebagai seorang muslim ya, Meskipun dia tidak haji ya, Seseorang itu masih bisa disebut sebagai Al-muslim, muslimin Ya. meskipun seseorang itu tidak pernah menunaikan haji sepanjang hidupnya atau dia tidak zakat. Ya, karena dia orang miskin enggak pernah zakat dan sebagainya. Maka untuk rukun Islam, maka ketika salah satu rukun ini hilang, maka masih mungkin seseorang itu disebut sebagai muslim. Ya. Yang penting adalah yang ketika yang bilang itu bukan syahadat dan bukan sholat, ya, maka minimal seseorang ya, itu dianggap muslim adalah ketika dia merealisasikan dua perbuatan Islam yaitu yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat. Ketika dua ini hilang, maka dia kafir. Karena para ulama, ya. Yang nanti akan kita bahas di atas yang ketiga, ya, karena di atas yang ketiga juga pembahasan tentang rukun-rukun e, Islam. Maka para ulama berseri pendapat. Ya, apakah seseorang itu ketika dia malas-malasan untuk sholat, ya, artinya dia tidak pernah sholat sepanjang hidupnya? Dia mengaku muslim tapi sholat pun enggak dia tidak pernah sholat sama sekali. Apakah orang ini? Tetap bisa dikatakan muslim Atau orang ini disebut sebagai orang kabir ya, Maka ada perjalanan yang cukup Panjang di kalangan para ulama kan, Tapi yang yang pendapat yang kuat Dan ini pendapat yang lebih sesuai Dengan dalil dalil al-Quran dan juga hadis Pengemenangkan kitabah ya, di hadis yang ketiga Maka orang seperti ini ketika dia Tidak ya, sholat Terus menerus Meskipun dia tidak mengingkari Kewajiban sholat ya, Maka orang tersebut tidak dikatakan sebagai Seorang yang beriman tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Adapun jika dia tidak sholat dan dia juga mengingkari kewajiban sholat, ya, dia tidak sholat, dia juga mengingkari kewajiban sholat, maka ini kafir bil isma. Artinya sepakat ulama bahwasanya orang ini kafir. Yang diperselisihkan adalah ketika orang itu malas sholat, dia tidak pernah sholat sepanjang hidupnya, dia mengaku muslim, tetapi dia juga tidak mengingkari kewajiban sholat. Artinya ya, dia malas untuk sholat. Ya, maka ini ada perselisian, karena tapi yang paling kuat adalah pendapat mengatakan bahwasanya orang ini tidak muslim lagi. Dari dengernya akan kita Dail pasti akan bisa ketika. Adapun ketika orang itu dia memiliki kemampuan untuk membayar zakat, akan tapi dia malas untuk berzakat. Orang ini memiliki kemampuan untuk berangkat haji, tapi dia malas untuk berhaji. Ya. Orang ini dia mampu untuk puasa Ramadan akan tapi dia malas untuk puasa Ramadan tanpa mengingkari kewajiban-kewajibannya, tanpa mengingkari kewajiban-kewajiban salat, tanpa mengingkari kewajiban zakat, eh, puasa dan haji maka orang ini tetap disebut sebagai muslim meskipun dia melakukan dosa-dosa. Kan, tapi dia masih muslim ya. Maka istilah rukun ini adalah istilah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah Akan tapi istilah rukun ini adalah istilah yang merupakan istihat dari para ulama Akan tetapi istihat mereka adalah istihat yang berdalil ya, Untuk memudahkan pemahaman ya. Sebagaimana para ulama merinci rukun sholat itu adalah niat ya. Kemudian ini, ini, ini sampai salah ini rukun mudu adalah demikian dan demikian Maka rincian rukun-rukun ini adalah Tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun Al quran Sunnah, ini adalah istilah yang merupakan hasil istihan dari para ulama Akan tapi istihan yang berdalil ya. Dan salah satu Dalil yang menunjukkan bahwasanya rukun iman Adalah ada enam adalah sini. Dalil yang menunjukkan rukun Islam adalah Ada lima adalah hadis tersebut Akan tapi istilah rukun itu Jangan digunakan untuk Eee uh, Sebagai kita lahir bahwasanya ketika ada orang itu tidak zakat maka kamu tidak Islam. Ketika kamu, besok Ramadan kita melihat saudara kita ada yang tidak berpuasa Ramadan dengan malas-malasan kamu tidak Islam. Maka ini tidak tepat digunakan sedemikian. Ya karena orang ya dan inilah Pendapat yang lebih kuat kalau ketika seseorang itu dia tidak berpuasa dia tidak men menunaikan zakat dan dan dia tidak uh, berhaji tanpa mengingkari kewajiban-kewajibannya maka dia masih disebut sebagai seorang muslim. Adapun tentang iman ya. Tadi setelah kita Membahas tentang Islam ya, Kemudian membahas tentang sedikit Membahas tentang rukun Maka Pembahasan yang penting selanjutnya adalah Pembahasan tentang apakah itu iman Maka pembahasan tentang iman Ini adalah pembahasan yang penting ya. Di antara pokok Akhidah al-sunnah wal-jamaah yang Sangat berburgen untuk diketahui ya. Karena kalau kita tidak memahami istilah iman ini dengan benar, ya, maka mungkin kita mengeluarkan seseorang yang aslinya beriman, kita katakan sebagai kafir, atau kita masukkan orang kafir sebagai seorang mukmin. Maka para ulama itu menyebutkan iman itu dengan beberapa definisi, akan tetap intinya sama. Yang pertama para ulama mengatakan yang dimaksud dengan iman itu adalah kaulu wa amalul. Iman itu adalah ucapan dan amal. Maka ketika para ulama itu menyebutkan iman itu sebagai kaulu wa amal, maka yang dimaksud dengan kaulu di sini, ucapan di sini yaitu kaulul kalbi, ya, ucapan hati terhadap Allah, keimanan terhadap malaikat dan sebagainya. Wakolulisan dan juga ucapan-ucapan lisan, persaksian, berdikir, baca Al Quran dan sebagainya dari semua ucapan-ucapan lisan. Walamal di sini, walama maka yang di sini adalah amal Jawareh, iaitu amal anggota badan. Kemudian definisi iman yang kedua yaitu al-imanu qaulun wa amalun wa iqad. Ya, kalau definisi yang pertama tadi adalah qaulun wa amalun, maka definisi yang berikutnya yaitu qaulun wa amalun wa iqad yaitu iman itu adalah qaul yaitu ucapan wa amalun dan amal anggota badan wa iqad. Mengapa para ulama menambahkan ikhthok? Karena mereka menganggap kalau disebutkan Mutlak call saja, maka ini mungkin bisa menjadi salah paham. Karena yang mereka bayangkan dari call di sini adalah ucapan yaitu ucapan lisan. Padahal mereka maksudkan call di sini seperti yang tadi kami sampaikan adalah ucapan lisan maupun ucapan hati, yaitu ikhtikoh. Oleh karena itu ikhtikoh ini dikeluarkan sendiri, ya, supaya menghindari salah paham. Maka mereka mengatakan kaulul wa amalul wakti kaulul yaitu ucapan lisan, amal anggota badan dan ikhtikot yang maknanya adalah ucapan hati. Sedangkan yang ketiga definisi yang ketiga yaitu al imanul kaulul wa amalul waniyakul iman itu adalah Kaul ucapan amalun wania tuh dan nia. Mengapa demikian? Karena kalau hanya disebut untuk juga untuk menghindari salah paham. Karena tadi ya karena kita sampaikan dalam hadis yang pertama, ya, karena tidaklah seseorang itu sah ya. Amalnya ya diterima amalnya kecuali didasari dengan niat yang benar. Oleh karena itu, ya untuk mempertegas ya tentang fungsi niat ini ya bahwasanya niat adalah komponen yang tidak boleh dilupakan artinya ketika kita beramal ya kita tidaklah beramal sebagaimana orang-orang munafik ya. Karena kita memiliki niat yang benar yaitu kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa maka Para ulama kemudian ada di antara mereka yang mempertegas makna iman itu dengan kaulun wa amalun waniyatun. Kemudian istilah yang keempat ini ditambahi lagi kaulun wa ya, amalun waniyatun buat tiba usunnah. Para ulama mengatakan iman itu dengan pau ucapan wa amal dan juga berupa uh, apa? dan juga uh, amal perbuatan niat yang disertai di niat ya akan tapi juga harus ittiba sunnah harus sesuai dengan sunnah Nabi, harus sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam Nanti akan kita bahas ya, di hadis yang kelima tentang salah satu syarat sah diterimanya amal yaitu amal tersebut harus sesuai dengan sunnah harus sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga untuk mempertegas hal ini ya untuk mempertegas bahwasanya amal seseorang itu tidaklah sah tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan itibar sunnah maka dipertegas dengan menyebutkannya secara khusus sehingga Para ulama, para ada yang mendefinisikan iman itu dengan awlon, buah amal, buah niat, dan buah Ya, untuk mempertegas tentang dua syarat sah diterimanya amal yaitu ikhlas dan itiba usunnah. Ada seseorang yang dia rajin sholat, sholat malam sepanjang malam ya, dari habis kisah sampai mau bangun subuh ya. akan tapi setiap rokaat dia rukuknya tiga kali sujudnya empat kali maka tidak diterima amalnya ya. Ya, di kampung saya itu ada orang yang agak gak normal setiap hari setiap Jumatan ikut Jumatan tapi imamnya rukuk sujud dua kali dia sujudnya gak bisa dihitung sampai kadang kita ketawa ya. gak normal maka seperti ini meskipun dia amal jawari, meskipun dia melakukan suatu amal dan ini amal bukan main-main amal sholat, ya. bahkan lebih banyak sujudnya ya, ya. sujudnya lebih banyak ya. kalau hitungan matematika sujud lebih banyak, pahala lebih banyak ya. itu hitungan matematika kan tapi agama itu tidak dibangun di atas logika ya. agama itu dibangun di atas itibah usungnah ya Nabi mengatakan, Nabi mencontohkan, sholat itu dua setiap uh, rokat itu sujudnya dua kali maka kita ikut dua kali. Ya. Tidak bisa dikiaskan dengan logika matematika ya. Kalau rukuknya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, rokatnya lebih banyak maka lebih banyak pahalanya. Ya. Itu tidak demikian. Ya. Itu itu adalah muamalahnya manusia. Ya. Orang kalau jam kerjanya sampai jam lima, kalau buruh bangunan itu selesai kerja jam 5 kalau dia lembur sampai jam 10 maka dapat uang lembur ya. tapi tidak demikian dengan ibadah yang kita lakukan ya. sekali lagi bahwasanya agama itu dibangun di atas ittiba us sunnah dan ilah yang ditegaskan oleh para ulama ketika menjelaskan definisi iman itu dengan aqd dengan aulun wa amalun wa niyatun wa ittiba us sunnah untuk menjelaskan dengan posisi ya Sarasa diterimanya amal yaitu itibau sunnah Oleh karena itu ada Ungkapan atau saya lupa Apakah ini perkataan sahabat Kalau agama itu dibangun di atas logika ya. Maka Tempat keluarnya angin itu lebih layak Untuk dibasuh dibandingkan wajah Ya kan Kalau kita berhudu Dan setelah itu kita buang angin Mana yang dibasuh? Tempat keluarnya angin atau Wajah, tangan dan sebagainya Maka yang dibasuh adalah wajah, tangan, kaki, dan sebagainya, bukan tempat keluarnya angin. Ya, ada yang habis mengangin kemudian pergi ke kamar mandi membasuh tempat keluarnya angin? Gak ada, gak ya, ada kan? Ya. Atau ada? Gak ya, ada. Maka ini menunjukkan bahwasanya agama. Ini kalau orang uh, apa mengandalkan logika maka wahannya, caranya gak benar. Yang kotor itu kan tempat bawah, masa yang dibasuh malah cuci mulut, ya, masuk wajah, masuk tangan, basuh ngusap kepala, ini nggak sesuai logika. Ya. maka demikian ya, agama itu tidak dibangun di atas logika. kalau dibangun di atas logika, maka tempat luarnya angin itu lebih layak untuk dibasuh, ya, dibandingkan mengembas wajah atau telapak tangan. Maka ya sekali lagi ini menunjukkan pentingnya itibah sunnah. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang menjelaskan, yang menekan, menegaskan hal ini ketika menyebutkan definisi iman itu dengan kaulul, dua amalul, dua niatul, dua tibah sunnah. untuk menjelaskan tentang urgensi mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hadis ini. Insya Allah kita akan melanjutkan dalam uh, pertemuan seminggu minggu depan salat tadi terdapat subhanallah subhanallahi wa bihamdih akaidaka asyhadu